Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca sebuah kutaib, ya, sebuah kitab peringkas yang berjudul Mi'atun wa yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 130 ide dalam mendidik anak ya langsung saja kita baca bagian pertamanya bagian pendahuluan ya Antum buka halaman 12 ya bagian kedua yang berharokat dan saya sudah terjemahkan ya nanti Antum cara coret ya untuk carat coret kita baca judulnya dulu ya disitu itu judul judulnya adalah mi'atun tulisan bahasa arabnya itu mi'atun ya mi'atun wasalasuna ya mi'atun wasalasuna Atau buka halaman 41 ya, situ sudah saya saya berikan tulisan bahasa Arabnya. bagaimana menulis mi'ah mi'atun mi'atun itu artinya 100. ya, wa dan wasalasuna wasalasuna itu tiga jadi mi'atun kuasa rasuna itu artinya 130. ya. Kembali lagi ke halaman 12. Sikrotan. sikrotan. Sikrah ya, Fikrotan. Fikroh, ya. Fikroh itu artinya pikiran atau pendapat atau bisa kita terjemahkan ide ya. Sikrotan fi ya di dalam tarbiyati ya. Tarbiyati ini masdar dari robba yurabbi Ya, dari Robba yurabbi tarbiyatan. Ya. Artinya pendidik Ya. Dan perlu antum eh, namanya? kasih catatan di sini. Biasanya Maksudnya dari Robba yurabbi ya, yang polanya itu fa'ala yufa'ilu. Ya. Fi'il yang berpola fa'ala yufa'ilu yang berakhiran huruf ilat seperti Robba ya robbal ya dan lain sebagainya nanti masternya itu bukan tafsir tapi tafsir ya penjelasannya bisa terbuka di dalam kitab tafsir ya di bagian keduanya ketika sudah membahas v l yang bagian kedua halaman 81 nanti buka ya bagian kedua halaman 81 atau nanti di situ akan uh, bisa melihat di situ lengkapnya ya yang Fi'el yang berpola fa'ala yufa'ilu yang berakhiran huruf ilat. Jadi terbiah itu adalah maksudnya dari robba di terbiatan. dalam pendidikan. Robba itu mendidik terbiah berarti kita terjemahkan pendidikan. Atau bisa juga kita terjemahkan sama seperti makna fi'elnya. Yaitu dalam mendidik. Dalam mendidik. tentang cara penerjemahan masdar sudah saya, sudah saya jelaskan ya di kitab fahimna e, sorop tingkat dasar ya terbuka lagi fahimna sorop tingkat dasar ketika kita membahas tentang pembentukan masdar ya terbuka ya di sana tarbiyah ya pendidik atau pendidikan alsiqor ini adalah jamak taksir dari sogirun ya sogirun artinya anak eh, kecil ya, sogir kecil atau anak kecil Jamak tak jamaknya adalah asyurori, ya anak-anak kecil. Jadi kita terjemahkan di sini 130 ide dalam mendidik anak-anak, ya anak-anak kecil. Ya, kemudian, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, sudah sering saya jelaskan, bi dengan ismi, asal katanya ismi. Kemudian khusus pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim nanti huruf alif pada ismun itu dibuang. Dengan nama Allahi Allah, ya, arrahmani rahmani yang maha pengasih, Al-Rahimi, ya lagi maha menyayang. Ya, tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, bisa anda membaca di buku seri latihan baca Arab tulis secara otodidak, seri kelima, ya, seri kelima itu, itu saya jelaskan tafsir dari surat-surat pendek, ya, dari surat Al-Fatihah, kemudian Azal Zala sampai Anas. nanti bisa baca di sana ya tafsirnya beserta kedudukan-kedudukan kata dalam dalam kalimatnya. Kemudian ya di sini selanjutnya alhamdu ya alhamdu itu artinya adalah pujian. Ya. Hamidah yahmadu hamdan. Hamidah itu artinya memuji, ya hamdan masdarnya artinya pujian. Ya, alhamdu itu artinya sebenarnya pujian. Kemudian dikatakan oleh Uh, ulama bahwasanya alif lam itu katanya alif lam lil istizraq untuk menunjukkan arti seluruh ya cirinya ya alif lam lil istizraq itu cirinya bisa posisinya digantikan dengan isim kullu yang artinya seluruh sehingga kalimatnya bisa kita ubah menjadi kullu hamdin ya kullu hamdin seluruh pujian gitu ya lillahi ya berasal dari li dan Allah li huruf jar ya untuk atau milik Allah itu Allah. Jadi lillahi milik milik Allah dan kaidah penulisan huruf jar ya li apabila bersambung dengan isim yang ber maka nanti alifnya dibuang. Atau lihat contohnya di situ ya, lillahi. Dan kaidah ini sudah saya jelaskan juga ya pada bagian pendahuluan ketika kita membahas kitab Fahimna tingkat pemula. Yang itu baca lagi bagian pendahuluan di kitab Fahimna tingkat tingkat pemula. Wahdahu, ya wahdahu, berasal dari wahda dan hu, biasa diterjemahkan wahdahu saja, ya wahdahu saja, ya. Kemudian ya, wafolatu, ya wafolatu, dan solatu itu kita terjemahkan solawat, ya pada konteks kalimat ini kita terjemahkan solawat, ya. Pada konteks yang lain, ya, bisa kita terjemahkan salat Misalnya, solatul subhi, ya, kan, dan seterusnya. Tapi, al-solatul di sini adalah sholawat ya. Wassalamu dan salam. Ala, atas, man. Ya, man di sini, itu adalah isi mausul. maknanya sama dengan al ya. Ala, al atas yang, ya. La, tiada. ya sinilah Nabi jinsi ya baca kembali penjelasannya la Nabi jinsi dan juga amalan-amalannya di dalam kitab Fahimna Nahwu tingkat lanjutan ya la artinya tiada nabi ya nabi ya ada nabi ba'da hu setelahnya ya ba'da hu setelahnya ya amma adapun ba'du ya setelahnya kemudian Ama ba'du ya sering ya diucapkannya amma baku. Adapun setelahnya maksudnya setelah kita mengucapkan salawat kita kan pujian kepada Allah maka yang selanjutnya pembicaraan kita selanjutnya adalah di sini. Ya atau mungkin cukup ya kita cukupkan dulu ya begini nanti kita lanjutkan supaya nanti atau tidak terlalu apa namanya lama dalam belajarnya cukup mungkin sekitar sepuluh menitan gitu ya. Insyaallah sedikit demi sedikit. nanti lama-lama juga kita akan akan semakin banyak yang kita baca. Ya. kali ini saja yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Allahualamissalawatul.